Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tabarokalladhi nazzalul furqan ala abdihi liyakuna lil'alaminanadhirah Allahumma sallim wa sallim ala habibika mustafaka muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin Nama ba'du Yang sangat kita hormati bersama ini ada Bapak Rektor, ada Bapak On, Bapak Rohitin Semua Wakil Rektor, semua yang ada di sini dan semua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 Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pintar gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama. ya, milik orang pintar, milik yang tidak pintar. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Shadili, madhab Toreqo Naksabantiyah, itu beliau di antara kampanyenya gini kata Toreqo Naksabantiyah. Toreqo kami ini, Yastawi Fistival Dotiha Ar-Rijalu Wasibyan popularitas toriko saya mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama kenapa demikian kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah ad min kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya al-zahirdat yang begitu jelas kenapa Allah begitu jelas karena ulama dulu cara kalau dalam bahasa pondok mensifati menstatuskan alam raya ini mawujud mawujud itu ada Di mana mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada masa anda ada kok menciptakan yang ada sehingga mereka enggak pernah tertarik sama paham komunis ati bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada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 Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains, ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu nggak akan jatuh. Padahal batu itu nggak ada mesinnya, asal ada tekanan dia nggak jatuh, terus dihitung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 Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ndak ya, punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan enggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan ndak bisa menentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wirid dan setelah salat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur wirid dan subhanallah 33 alhamdulillah 33 au akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu itu ijazah nabi kepada sayyidah fatimah itu untuk mau apa tidur bismika waddu tu jambi wa bismika arfau sampai doanya panjang Allahumma ajatu zuhri ilaika sab panjang sekali doa mau tidur saya yakin jenengan ndak hafal ndak paling ya bismika waddu tu apa bismika allahumma ahyaam itu sebagian ustaz bilang itu doa ngaji katanya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 Terus Mama Mahmudi silahkan ajari matematika, Mama Mahmudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. E, angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wakhid, nisbatun wakhidah yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya.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 Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Firaun. Sudah mati jadi tontonan kan terus wah oh, enggak keren maksudnya punya Tuhan ya, ya. kok seperti itu ini. Nah, ini yang katanya Syekh Abdul Hatat kalimat ini sahlatul gharibah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih la ilaha illallah kalimatul haqqin alayha nahya wa alayha namut wa atau wa bi anub'at insyaallah taala minat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 tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut saya, kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repotnya nyon sewu yang yang yang agak-agak dukun itu ya repot itu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 yaitu al wajibil wujud itu jelas sekali karena gak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud kenapa harus awal masa pencipta datangnya terlambat terus juga harus bakok bakok itu abadi atau alakhir kalau dalam bahasa quran masa adat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan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 sabalang lagi karena kekuatan ini. Ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim. Itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini Tapi enggak pernah tertarik sama tuhannya negara itu. Karena dihitung-hitung tadi tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, ini cerita ke saya Abdul Hadi, kata Coto Tot, kamu enggak usah khawatir lah mati Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan Tauhid Islam itu begitu jelas Jadi by design manusia itu pasti nerima Tauhid kira-kira gitu Jadi ini pentingnya Al-Zuhir Jadi Allah itu begitu apa? Jelas Tapi Allah juga mensifati dirinya Al-Batin nah, Al-Batin itu gak mudah dikenali Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan Tubuh kita gak sempurna rentan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 ya bisa melihat tapi corong Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi sehingga tidak ada padanannya jadi makanya Allah punya sisi az bisa dikenali sekali kenapa ayat nisbatusna ini wal arfa' ila la itu nisbatul far'i ilal asl samunya kitab Pak Fathul Waqid diajar Bahmun dulu kitab Al-Thusunul Hamidiyah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 Saya jalan-jalan kemana-mana, yang kan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim lakum min ilahina wa ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman, bikinkan piramida yang paling tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong Yang Nabi, Yang Kiai Yahya tidak bisa melihat apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak. Tak ada ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Robu sama wa tiwal ardi Tuhannya langit dan bumi. Tapi tu gak ngefect di perdebatan gak ngefect. Yang ngefect adalah ketika Musa bilang gini: Robu kum wa robu abi kumul awalin, shengnuhani buyutemun. Wah kaget pengawal, pengawal-pengawalnya langsung doiman, meskipun secara siron, secara rahasia. Iya nak, Quran pangeran berarti buyutera di pangeran. Kan pengirannya putuh nih, berarti buyutnya Wah ribet kan Ya kalau fear Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya Buyutnya Akhirnya kata pengawal Geblek tenang fear on dia <laughs> Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar Yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu gak ngefek di perdebatan Gak, gak ngefek Yang ngefek adalah ketika Robb Hukum Waroh bu aabah ikumul awali. yang nuhani nenek moyang kamu orang boleh migrir kalau firman itu Tuhan lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa jadi ini seninya makanya diantara syarat nabi jadi nabi itu citek amana tablet fatona fatona itu ada kecerdasan dulu nabi ya sering dibuli jangan kira nabi itu enggak sering dibuli sering juga pak rektor jadi ada unta unta itu kena kudis kudis itu ya jenis penyakit menular lah.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 ikut kudisen, ikut sakit semua orang ini Ya Rasulullah ini saya jejerkan ternyata yang gak tertular jadi tertular padahal engkau bilang gak ada penyakit menular Nabi jawabnya lucu saman akdal awal kalau yang pertama ini tertular siapa Jadi kira Nabi itu kalah karena melihat ontah yang kedua ternyata Nabi ketika dipanggil Ya Rasulullah ini ontah gak kudikan, tak jejerkan yang kudisen ternyata ikut kudisen berarti penyakit itu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 tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusanannya ada dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. <tannya> Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, ya mereka lebih percaya sama Musa. Te gara-gara profesi atau ya tempat kerjaan yang boleh ribet donyong. Yang <tannya> ribet. Yang ribet kerjaan. Makanya kamu jangan tanya, "Kaifa hukmul mukmin san yukhfi imana Bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan? Imannya demi aman. Ya, tak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini, kok kayak pecundang. kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu. Wah, kau laro julu muk Ali Firawnayak tumu iman. Ya, ini khazana ya. Jadi saya mohon eh, mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata kata Imam Ghazali banyak itu, Karena hadithin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 kali-kali ya orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil tiga bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rupa ya. kalau tidak intinya agama ini ya. harus agama yang mudah difahami orang pinter juga difahami orang yang tidak pinter kayak tadi bulan tadi saya juga enggak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu <tik> Jadi ini ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebuduhan ya diabadikan lah kira-kira itu. Karena budoyo kadang ya penting. Makanya kalau di cerita di dunia wali itu kaca, anda boleh gak nerima cerita ini, tapi anda harus percaya. Kalau kekuasaan allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai? Sebetulnya niatnya ya gak, agak agak agak baik, tapi ya baik, gak baik tapi baik.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 Ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh tak percaya, tidak wajib percaya. Memang ini kan tak akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, marah buka Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kami itu gimana? Di mana mana tanya, sama orang pinter orang bodoh, kok kamu tanya? Usahkan malaikatnya. Di mana mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter masa orang bodoh ditanya, yang benar aja kamu makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pintar ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah, karena bodoh itu penting kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor gunanya apa ada rektor kalau tidak solusi bagi bangsa ini orang bodoh pasti tidak disalahkan kan nanti kalau ada kisam, kenapa Indonesia carut-marut yang dipanggil apa itu menteri rektor, pasti itu. apa kontribusi anda sebagai orang pintar sebagai profesor sebagai orang bodoh aman santai, tidak kena, kena panggilan kan Karena ada harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya. lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiai yang nalkin itu, yang di atas itu. Wadah sekiai-nya itu karena wali itu dengar. Ya le jom, jom kok terus nangani wis mati. <laughs> bodoh kok, kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi. Malaikat tuh kamu itu gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang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 Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Ya aja tahu kalau dia nabi apalagi manusia. <laughs> Sehingga di masyur itu di acara-acara kita kalau waddu wal ghazalah ya setanil kafir risalah itu waddu wal ghazalah ya setanil kafir risalah. Sehingga nah, kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang enggak pinter orang Islam mayoritas yang gak pinter lalu orang yang gak pinter ini diabehkan sehingga mereka gak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia itu keliru menurut saya menurut saya orang-orang yang gak pinter pun tuh punya nurani zaman kita dijajah Belanda itu gak semua orang rektor, gak semua orang profesor gak semua orang kiai, gak semua orang orang alim mereka orang-orang yang gak terpelajar tapi tetap tahu caranya melawan apa Belanda, melawan penjajah Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor Iqra warobikal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Dan ya, di sini ini Islam datang yastawi fi stifadatuha fi stifadatu syariah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 0, Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5 tetap saja harus ada angka 1 Enggak bisa Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1 nah, Artinya apa? Kamu bilang separoh dari 1 Tapi itu pun karena karena sudah ditemukan aja Pak. Makanya kalau dalam matematika Arab Mungkin di sini banyak orang eksak Kalau matematika Arab itu mudah sekali Pak On Orang Arab itu enggak mau bilang 2,5 misalnya zakatnya tijarah itu 2,5 itu kan kalau kita zaman SD kan gak harap porogabit itu orang Arab gak mau saya pernah cepet-cepetan gak harap matematika ahli matematika sama saya itu cepet saya karena saya pakai matematika bodoh justru itu gampang kalau orang Arab cara berpikir gini kalau bilang 2,5 itu rubul usur apa? rubul usur rubul usur gini 1 4 dari 1 10 jadi misalnya 100 100 per 10 nya berapa? sepuluh setelah sepuluh seperempatnya berapa 2,5 jadi bertahap rubu'ul usyur sehingga misalnya 1 juta kan angkanya nolnya akan 6 kalau kamu porogapit 2,5 kan kuweselen ya, kalau orang Arab gampang 1 juta sepersepuluhnya berapa? Seratus. seperempatnya berapa 100 seperempatnya 25 berarti 2,5 nya 1 juta 25 ribu orang Arab bilangnya rubu'ul usyur Seperempat dari sepersepuluh, jadi di sepersepuluhkan dulu, baru di seperempat. Jadi lebih cepet. sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak IGI ngawur itu. <tos> Saya ini makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika sebetulnya matematika model ya sebetulnya kayak kayak agam model bodoh bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang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 100 per 20 daripada Gawel porogapit wah seruat jadi kita-kita ini yang kelihatan goblok matematikannya ya pinter juga gitu meskipun ya tetap goblok karena anak-anak kuni -anak gitu sehingga di Pandok itu ya dulu diajarkan faroed, falang gitu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab gitu kalau bilang 2 per 3 itu sulusani apa? jadi 6 2 per 3 nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa kalau orang? 2 kali 1/3. 2/3. Sulusan itu 2/3. Lah itu kalau orang Arab bilang enggak dua per 3 sulusani. 1/3 2 kali. Jadi enam, di sepertiga dulu dua, lah ya, dua itu dua kali, berarti berapa? Empat. Jadi itu. Nah, Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter itu. Yang porogapit kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit, jangan mempersulit yang mudah kan gitu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah.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 nanti ada yang ngeleduk, gampang kalkulator Just. ya ribet lagi kan, kalau kalkulatornya pas hilang atau pas dipakai anaknya belajar daring ribet kan hp nya jadi ini cerita ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Arik Rota tadi sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor, itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? mudah yuridu wah bikumul yusra wala yuridu bikumul asar sehingga kata Imam Alamudi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 wa saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disampaikan terima kasih wa jazakumullah khairan Ibu yang kami hormati ajar selanjutnya adalah sesi tanya-jawab uh, di sini kami akan membuka tiga penanya baik dari daring maupun luring namun di sini saya akan mohon izin Ustaz ada titipan dari dosen UI namun saya sampaikan di akhir nanti uh, akan kami buka dua penanya dari daring dan satu dari luring mungkin dari Bapak anda ingin bertanya 1, 2, oh baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon berkenan guys saya mau bertanya Karena saya bodoh akan bertanya kepada yang pinter ini. Dan enggak disalahkan. Uh, mana, ya langsung ke pertanyaan. Lebih penting mana antara pinter dengan cerdas. Karena uh, ada anekdot Madura itu. Ya. Karena karena orang Madura kan terkenal anekdotnya ya. Uh, pada suatu saat di sekolah SD itu ada... Uh, upacara kemudian ada uh, di anekdot itu ada menteri yang menanyakan kepada salah satu guru bahwa tiang bendera ini berapa uh, tingginya oleh seorang uh, guru itu manggil murid untuk naik ke tiang bendera itu untuk mengukur tingginya tiang bendera itu kemudian sama uh, seorang pejabat itu ditegur. Kenapa susah-susah dinaikin anu tiang bendera itu Enggak ditidurkan aja biar tidak uh, mengundang bahaya nah, dijawab oleh seorang guru tadi Tadi bapak kan menanyakan tingginya tiang bendera Kalau ditidurkan itu bukan tingginya tapi panjangnya Nah ini, itu kan panjangnya bukan tingginya Jadi kalau menanyakan tingginya maka harus dinaikin dulu gitu diukur ke atas itu. Nah itu terkait dengan aneh-aneh itu, saya bertanya itu ya penting mana atau lebih utama mana antara pintar dengan cerdasnya. Terima kasih Gus. Ini karena pertanyaannya anekdot, saya jawabnya juga anekdot. Itu kalau kita kita di pesantren itu gudangnya, itu kan. Biasanya korbannya orang Madura, itu kasian juga sama orang Madura. <laughs> itu kalau mereka ketangkep polisi ditanya, sudah tahu ini pelanggaran, tahu pak. Kenapa melanggar, enggak tahu bapak di situ sih. <laughs> Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua, kalau enggak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkep polisi. Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu pak. Kenapa melanggar, enggak tahu bapak di situ. <laughs> Ribet kan. Nah, tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu ya ya sebenarnya Anda pasti tahu lah ini kan antara cerdas dan pinter tuh mungkin ya pinter itu ya cerdas-cerdas ya pinter yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan dan mengetahui itu ya namanya pinter gitu cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian dimana-mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan <tuh> kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu jadi ya dalam hal ini ya pinter dan cerdas anak SD tadi yang yang naik tadi karena ya tetap dia memang benar-benar mengukur -benar ketinggian itu bukan kedataran nanti lama-lama ini bukan panjang Pak tiduran tapi itu memang di beberapa dunia wali dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepintaran dan kecerdasan misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa ditanya kenapa kamu ibadahnya biasa loh Allah itu enggak diuntungkan oleh ibadah saya ya sudah saya ibadah standar sajalah yang wajib-wajib makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya, ada seorang wali doa di multasam, ya Allah ampuni dosa saya ampuni dan ini tempat mustajab, saya berdoa supaya saya tidak dosa lagi itu jawabannya unik, kalau orang tidak dosa, sifat khofur saya nganggur jadi saya ini khofur, khofur itu pemaaf, kalau tidak ada yang salah, lalu ini, gimana ini tidak ada objeknya kira-kira gitu jadi jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik karena ya memang agama ini datang dengan keasikan makanya disebut khalawat iman khalawat itu nyaman nyaman, indah makanya Nabi itu kalau mensifati sholat wakurratu aini fi sholat nyaman saya ketika sholat karena Allah itu jamil, Allah itu indah sehingga ya nyaman Lalu saya itu kalau mikir mati itu Pak Rektor itu ya takut kadang-kadang wah dikubur terus ditinggalkan gitu ribet kan tapi kalau setelah saya ngenangen Dulu ketika saya janin di perut ibu, ya enggak tahu cara hidup. Ternyata saya hidup. Dengan cara yang saya enggak tahu. Wah, wow, bisnis agak bisa, kerja agak bisa. Kamu ketika jadi janin, kan sudah ada nyawanya, sudah hidup. Kamu bisa ngelola hidup kamu di situ? Enggak bisa, kan? Ternyata bisa hidup. Makanya Allah mengingatkan, Wa antum fi butuni ummahatikum. kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan, apa kamu enggak pernah hidup di kuburan Yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu seneng renang, ribet kan sudah dalam perut orangnya renang lagi. Sudah <guluh> gitu. Kadang-kadang ibu kamu sembrono sudah ada janin masih goreng-goreng. Kalau kepeletian gimana itu? Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? Ya kita hidup, ya ada bayi yang gendut Bahkan nak, sampai disesar Karena sangking gendutnya Wah itu bayi tawhitnya tinggi, terus itu dah tahu Kalau yang rusih, Allah, enggak blek saja dia sampai gendut <laughs> Ya artinya Kalau sedang lihat itu, ya sudahlah. Zaman saya hidup ketika janin, ya enggak tahu Caranya hidup, ternyata ya Hidup, ketika kita jadi zigot, jadi apa, masih mani, masih Sperma, enggak tahu caranya jadi orang, ya tahu-tahu Jadi orang kita enggak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut, hidung jadi macam-macam. Setelah besar ya tahu proposal, tahu bulat, macam-macam. Wah. Nganya kalau Kia itu pinter anekdot. Saya pernah disowani istri Pak Pak Rektor. Melarat sekali, melarat betul. Melarat jelek, kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya kata si istri perempuan. Gus suami saya itu miskin, Gus. Moh doain kaya, Gus, supaya hidup saya itu enak. Terus nanti kalau suami kami kaya pertama yang di evaluasi rumah Gus ganti ya rumah diganti mobil diganti lama-lama yang diganti kamu <tuk> karena apa rumah sudah bagus mobil sudah bagus yang enggak bagus itu kamu pasti diganti tak jamin di atas itu tuh siap ya udah enggak usah <tuk> jadi untuk Karena saya ini ya mikir, saya ini kiai kan jaga imat, sampai saya doakan ndak mati kan jatuh. Nah, <laughs> ya sudah mendingan gitu. Mendingan tak kasih pengertian itu. Kalau suami kamu sudah kaya kamu ganti apa rumah kan, terus mobil kan. Lama-lama dievaluasi apa? Oh, kamu bastar istri kan. Dia kenangan trennya orang kaya kan gitu kan. Trennya orang kaya kan ya gitulah. <laughs> terus dia ya udah enggak usah, enggak usah. Jadi nas, artinya itu cek kecerdasan, kiai gitu itu kecerdasan. Karena kalau doa tidak mesti mustajab juga kan, doa kiai top gitu, doanya ngobos juga kan, ribet kan? Akhirnya ya sudah gitu aja, ya saya kira itu. Tes, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Gus, saya bertanya tadi uh, Antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya uh, Ban Afilah uh, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya baru belajar Al-Quran baru baca-baca, dia tanya Ban Allah itu boleh gak disifati sama sifat yang, uh, mohon maaf kurang baik seperti makar menipu atau yang lain karena Allah kan sangat sempurna dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wa yamkurunah wa yamkurullah wa yamkurunah gitu saya wakaruh mak wakaruh wakarullah wallahu ahyur makiri eh wulayas urun nah disitu dan di surat al anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu Uh, sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya jadi dia uh, waktu itu agak ngotot ke saya berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya uh, menurut Antum itu gimana, saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu, karena saya masih bingung gitu ya, <laughs> Jadi saya <laughs> jadi saya tanya sama Gus gitu, mungkin ada Pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begini ya. Jawab seperti itu. Relax saja. Yang jelas, jenengan harus terima kasih sama yang tanya. Ngaku jenengan pinter itu. Sampai tanya itu berarti tinggal ngaku jenengan pinter. <tun> <tun> itu satu prestasi itu. Orang nggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghoh. Makanya saya ini kan pengajar ya. Pengajar fikih juga pengajar balaghoh juga pengajar tasawwab, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Bapak Tuhan. Ini juga dulu mondok di buyut-buyut saya di Kudus itu. di pondok tertua di Kudus, buyut saya. Makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat. <tuh> saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor. Ya sudah lah, saling menghormati. Bapak itu kalau sama penanya itu hormati tanya, Dia sudah sopan. Jadi kita harus menghormati orang sopan. Yang tanya hormat ke kita karena kita ada ke Alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan, mau tanya itu juga gengsi loh masa dokter tanya itu kan ribet kan saya kemarin ditawani di Uni Sula masuk dikasih dokter honoris kawasan kenapa Gus gak mau, saya ini takut kalau masuk neraka masa dokter masuk neraka karena saya kan <tuk> <tuk> ya gak nah lucu juga gitu. akhirnya dokter-dokter itu iya Gus, saya udah pernah kepikiran ya. akhirnya mereka terus mau udah takwa, yaudah Gus kita harus takwa kan mahluk dokter kok masuk neraka <tuk> oh begini jawabnya ya semua ilmu itu harus kita pelajari Karena melihat sisi ekstrimnya Sisi buruknya Ya saya ulang lagi ya Ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya Sisi buruknya kalau kita tidak tahu Sehingga dengan cara itu Kita tahu, tahu secara serius Misalnya neka sekali tidak sah Kategorinya zina Kenapa kenapa anak angkat dilarang oleh Islam saya ulang, Kenapa anak angkat dilarang oleh Islam Kalau mau baik, baik saja Tapi tidak perlu ada anak angkat. Kenapa? Sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fatul Wahid, binti Bahauddin. Itu nanti di KUA itu dikira itu walinya. Padahal hakikatnya tidak tidak walinya. Maka enggak nah, ketika ini menikahkan nikahnya sah enggak? Enggak kan karena dinikahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya itu satu. Sisi ekstrem kedua adalah ini ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran ternyata pacaran sama kakak kandungnya jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro dipe anak angkat sama orang Jakarta Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah sampai pacaran sampai mau kawin nah pas mau kawin tuh yang lamar adalah pak D nya pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta terus dia ngetik ini kok rumah yang dulu saya titipin ponaan saya ternyata tuh adik kandung karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak ya Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang enggak apa-apa, ya. tapi kalau dengan makna menasabkan enggak boleh. Apa ya? Karena ada sisi ekstrem nanti bahayanya tadi. Nah. Terus, lah ilmu balaghah juga gitu. Di antara ilmu sisi ekstremnya ilmu balaghah adalah kalau kamu tidak memahami Balaqoh maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu tidak tahu tasbih itu apa. Terus, misalnya gini, Allah memaklumatkan di Quran bahawa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu budak, apa kata tuli. Bukmun artinya bisu. Umyun artinya buta. Itu kalau kamu tidak mengerti Balaqoh maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta tapi kalau kamu ngerti bala, aku akan tahu ini tasbih yang balik, perumpamaan yang sempurna kesusastraan jadi kalau orang muji nabi itu gak boleh bilang anta kasamsi itu kurang keren kamu ibarat matahari kurang keren kafnya dibuang, anta samsun anta bedrun, kamu matahari kamu rempulan nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga itu kurang keren wah kamu ya bunga saya itu kan terus keren nah itu bala ko, nah di antara balaghoh itu ada namanya wal etian bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wamakaru, wamakarawah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wamakarawah dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka. Ya tidak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolem itu namanya tipu daya, jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah. <ganti mencari nontonan> jadi sama-sama melakukan itu tapi beda, sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita palavan matinya mati sahit. Artinya ya sama-sama mati. Nah di balago itu ada istilah musyakalah Musakala itu ayat itu sebenarnya banyak mbak. Ada yohodi onaboha bahwa yohdi ahum wayamkuruna wayamkuruwa wayamakaru wayamakaro wa itu banyak. Jadi jadi diantara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balago adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya ya tadi misalnya kita bilang e, coba kamu jalan dulu kalau kita bawa mobil maksudnya mobil itu jalan kita duduk tapi kalimatnya tetap sudah kamu jalan dulu mau oh, naik mobil kok dibilang jalan jadi berdiri juga gitu ya yuhal mudathir kum fa'angfir kum berdirilah kamu berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius itu orang Arab bilang berdiri sehingga disebut wayuki munas sholat, dan mereka mendirikan sholat, apa semua sholat tuh bentuknya berdiri nah nuruti cangkamelek kan protes ya? <SILENCIO> makanya begitu juga sholat, sholat tuh harus menghadap qiblat yang bener aja, kalau pas sujud menghadap apa-apa coba? <SILENCIO> menghadap tanah kan? <SILENCIO> jadi kalau nurutin bahasa ini gak ada yang bener gitu maka berhati-hatilah dalam bahasa, karena bahasa itu gak jelas kalau kamu sedang senang istri kamu harus dibilang gini wah cinta kamu karena kamu cantik harusnya istrinya tersinggung tersinggungnya gini, berarti suatu saat kalau saya jelek anda sudah tidak cinta kan? kebetulan para istri tidak pinter sehingga dipuji gitu ya semen. <gifat> sebetulnya itu tidak pujian itu bahaya itu berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik, kalau tidak ya sudah macam-macam. dan ya rata-rata macam-macam betul gitu. artinya bahasa itu tidak usah dimaknani, makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohitin itu Mbok ya Ui itu kalau ngaji misalnya Bukhari Dengan pemaknaan ulama Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan Yang kalau tidak ulama tidak bisa Apalagi bahasanya Rasulullah Bahasa itu susah Dalam keseharian saja kita maknani susah Apalagi bahasanya Quran dan hadis. Saya tercantoh paling gampang gitu Wayuki sholat, Mendirikan sholat Kita berdiri tegak demi bangsa ini Memangnya perang harus berdiri Kadang harus tiarap kan jadi bahasa itu selalu sering kalau di Bahlawa disebut hakikat dan majest ada makna hakikat, ada makna dan itu harus kita kaji, kalau tidak ya fatal memang hasilnya fatal, kalau tidak ya makanya saya dulu ketika ngaji ya, ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar, kurang ajar betul sampai sanggung rajanya gini Pak Valim, Ada orang teknik pasti tahu Gus, soft paling baik itu yang mana? soft awal kata saya gitu baru agak baik kedua ketiga Ya kalau gitu gampang, gus, masjid itu bikin Selatan Utara, semuanya soft jadi awal Selagi bentuknya Barat, Timur, pasti ada dua, tiga Paksa mereka di soft awal dengan Desain masjid Selasa Utara apa? Bukan panjang ya, Selatan Utara Sehingga semuanya di soft Awal, terus dia tanya lagi Lalu soft paling baik mana, yang sisi kanannya Imam kan diturutannya, ya sudah imamnya Letakkan paling selatan Sehingga semua makmum posisinya di Kanan ya kalau itu ajaran islam ya di desain saat bangunannya ripet coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu manggal apa enggak oh ini orang ajar betul orang ini selagi bangunannya memungkinkan soft 2,3 pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara imamnya diletakkan paling selatan terus saya gantian tanya lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? yang paling dekat? ya sudah imamnya kerubuti saja gitu. <SILENCIO> <SILENCIO> itu, nah makanya yang sering perdebatan edno dan muhammadiyah dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua karena tek hadis itu memang butuh pemahaman. nabi, saya beritahu ya, nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua tek itu akbalah ali nabi wajih saya sering ketemu tokoh-tokoh muhammadiyah ya baik-baik saja Ketemu tokoh NU ya baik-baik karena ini masalah tak. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idan sorofa min salatihi akbala alina biwaci. Nabi setelah solat itu menghadap ke musolli, ke makmum. Kira-kira kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat Nabi itu kalau habis solat tu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai solat. Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah solat. Karena dulu itu begini. Nabi itu kan tokoh sentralnya. Beliau akramul khulqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi salat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk, masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang salat. Nanti yang baru datang ngira Nabi masih salat. Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai, itu sholatnya namanya gak sah karena apa, mengikuti orang yang hakikatnya sudah ada sholat terus semenjak itu jadi ilmu maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan kehadirin kalau sholatnya selesai itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum, atau menghadap ke utara, atau apalah pokoknya yang penting jangan rokokan lah misalnya itu <SILENCIO> <SILENCIO> ya pokoknya itu itu aja disarah-sarah ini cerita, cerita pendapat ulama bukan pendapat saya jadi segampang itu ulama sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah lihat NU NO yang begitu ya biasa yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa karena kita ini masalah tech apa masalah tech tech itu Mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali mencontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab. Wa ma min amin illa wa yukhoyyalu taqsis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Tidak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Cung nak melakukan job itu. Kalau jalan jangan toleh kanan, toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap tidak melengak. <tuh> Tapi itu tidak diutarakan oleh orang tua kita. Karena anak ini pasti fahamlah kalau Mau nyeberang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap cum kalau jalan-jalan jangan ya jangan lihat kanan lihat kiri jangan. Tapi hakikatnya sama. Cuma kau nak sholat sing anteng, anteng tuh kan gak degak gerak. Wah ya gak sah. Laut aku gak rukuk gak sujud. Anteng aja. Ada ini cerita. Jadi kalimat itu suatu yang pemaknanya tuh pasti proporsional gitu. Kalau kamu sholat dinasehati gimana? Sing anteng. Ya nah, salat kalau anteng sah enggak kira-kira? Enggak sah kan berarti enggak rukuk, enggak sujud kan anteng aja dia. Ya sama saya berkali-kali nyontokan, istri kamu kalau sedang baik dengan sudah lah Pak, kamu ingin apa saja tak dukung. Kilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami. Wah, segala. Padahal bilangnya apa saja. maksudnya deh ketua hal itu kan gitu. Dan nah, ya, makanya ini cerita. Nah, Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wama karu. Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Sur. Gua Sur itu ya Gua Arab ya. Kedalamannya enak banget-banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang apa, masang jaringnya di situ. Terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makro, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, enggak tahu. Nah, karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi ande kan sebaliknya, nyuhun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus mereka yaasa seperti itu disebut legayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang sholah itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu. Eh, mohon izin, satu lagi Ustaz dari komentar Youtube. Eh, dari Bapak Kristiano Sulustianto. Eh, Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sekian, saya. Begini ya, kalau bodoh dengan makna kita kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja lah yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut Wakal Insanu Dolumen Jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Abu, sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebenarnya bukan nnya ya, ya memang manusia mau tidak mau harus harus bodoh lah teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak, toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba bodoh kan jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari-hindari banget pokok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan lalu pertanyaannya gimana kalau orang bodoh itu mimpin, bodoh apa, kalau bodoh tentang uang ya bagus makanya nabi pernah ngertikan aksaru ahlil jannah albulhu nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh misalnya ada rektor, menteri, pejabat gak pernah korupsi itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? temen yang kroni itu. bilang apa? bodoh kan, oh punya kesempatan udah diambil itu namanya bodoh tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu karena bisa ngendalikan apa? nafsu ya, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? bodoh apa? <tuk> kalau budo cara mimpin ya memang keliru betul wong bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia budo enggak tahu caranya korupsi, enggak tahu caranya selingkuh, enggak tahu caranya enggak bener ya itu ya pinter ya itu. Karena Nabi itu ya kadang muji itu aksaru ahlil jannah albulhum masyur kata situ. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang Ngakuyon -orang ya lebih guyon dibanding jenengan. Kata Mbah Mun gini aku iku sakakeh kuwur wargane wong-wong bodho sakakeh kenaan malaikat kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya wong desa-desa itu tahunya makan enak kan jada terus udud gitu terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitulah orang desa rada melek sithik ya cantik terus mbanger sithik ya Karena surganya memberi yang diinginkan akhirnya menunya yaitu itu saja. Karena dia kan enggak pernah makan pizza terus enggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki jadi seleranya ya itu, itu. Jadi kata Bang Mun, melane wong sing pengalaman. Dadi kok surgane mewah. <laughs> itu kan bayangkan kamar mandi mungkin ya kamar mandi di kampung yang kan itu sudah bagus ini. Ya saya enggak tahu apa betul begitu apa enggak ini guyon. <laughs> Nah, bodoh seperti itu. Jadi, kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang benar-benar bodoh. -benar Tapi di beberapa ilmu tasawuf, bodoh itu kadang dipuji. Ya itu tadi, aklaru ahlil jannah, al alfu kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh ya kayak kita Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat, kok enggak korupsi itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh kan ada kesempatan kok enggak di, dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu, Pak Rektor. Jadi saya merasakan jadi kiai. Saya itu nggak suka mimpin, karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri. Semua kok tanya kiai semua tanya. Ya, kadang orang sangat percaya kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya kiai. Padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia dokter dari alazah. Lo ya, kamu itu ngalim kok nama saja tanya kiai. Pakem kamu nggak bisa. Wah biar barokah guys. Kalau nama dari jenengan ribet kan. Ini ini kan ribet akhirnya saya enggak mau, barukannya enggak mau itu mereka mau memberi nama sendiri makanya kata bapak itu, bapak saya itu kalau ono imam masjid, terus tua ngimami terus, itu enggak istiqomah, mau digenti jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tua itu pinter ya, dimana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab tapi kalau nanti temanya regenerasi ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya. Ada imam tua, sudah batuk-batuk. Kalau temanya akhlak dibenarkan. Di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tua. Tapi kalau temanya regenerasi tersangka kan dia. Nah ini lainnya, lainnya gimana ini kok enggak regenerasi? Nih? Artinya gini, makanya saya bilang kalimat bodoh-bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu makanya disebut waqanal insanu dzaluman jahul lah. Wong di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar itu ya, jadi dibatasin dua periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik pakai teori regenerasi Memangnya orang Indonesia hanya diatok yang bisa jadi presiden. Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden, sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinya tahu mana? Ya kalau, ya yang manusia itu bisa dipulang balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang, agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Tidak boleh orang soleh berteman orang fasik, takutnya ketularan nih. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tanpa berteman? Gak bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh enggak orang baik berteman orang buruk? Gak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang baik membina orang buruk? Boleh, bisa bina kalau berteman. Boleh enggak berteman sama orang buruk? <laughs> jadi, jadi makanya di sini ini kalau sudah sosial itu ada muktadul khilafanya kalau dalam pesantren itu konteknya apa? Ini? apa konteknya apa? makanya sekarang ada covid itu juga gitu. Wainnya enak copet itu polisi nggak boleh nangkap jaga jarak pak. <laughs> jadi kalau nyopet ya sekarang kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap soal positif. <laughs> <laughs> itu kan ribet kali itu, jadi lu itu butuh penanyaan tadi. Saya kan punya santri polisi banyak pak. Kemarin saya ke Semarang cerita, yang cerita itu reskrim dia kasat. Itu cerita. Kemarin itu ada gus maling sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif juga ada yang berendam begitu. Jadi polisi hanya ngepung doh. Tak. <laughs> polisi takut mabos itu orangnya. Di kepong, kalau lari tembak sambil nunggu tim APD yang lengkap baru ditakut <laughs> ya saya kira duit disampaikan terima kasih wajah Zagumullah khairan acara selanjutnya penutup dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama melafatkan hamdallah alhamdulillahirobbilalamin lanjutkan dengan doa kafarul madlis subhanakallahumma wabihamnika asyidu allah ilaha ila anta astaghfirullah wa'atubu laik astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ala 'abdihi likawna lil 'alamina nadzira. Allahumma shalli ala habibi kaum suraka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'a Yang sangat kita hormati bersama ini ada Bapak Rektor, ada Bapak On, Bapak Rohidin semua, Wakil Rektor semua yang ada di sini dan semua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 jadi melihat dengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi, karena mimpi rukyal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juzun mina lubuhah. Jadi persennya itu besar sekali 46 persen dari juzun mina lubuhah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini kata-kata Kitab-kitab menjelaskan orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruh oleh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 doa mau tidur dengan wirid setelah salat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wirid dan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wa 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wadduju jambiy wa bismika arfa'u. Sampai doanya panjang. Allahumma aljitu zuhri ilaika sub. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak Paling ya Bismika Wahdoh tu jambi apa Bismika Wahumah ayah awam itu sebagian ustad bilang itu doa ngaji katanya oh, ada seorang ustad sangek mangkelnya ibu sudah baca doa ngaji belum tak tujuari Bismika Wahumah ayah Bismika Wahamun wah itu kan doa mau tidur pak ustad ya biasanya kalau ngaji tidur jadi, jadi doa itu kalau itu doa mau akhirnya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 Wah, ya tidak bisa saya melihat kau langsung ini, tidak melihat kau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Mama Mudhi, silakan ajari matematika. Mama Mudhi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana. Eh, angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan. Itu bisnis bilal waqid nisbatun waqibah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajari itu tok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak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 Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Firaun. Sudah mati jadi tontonan kan terus kok oh, enggak keren maksudnya punya Tuhan, Tuhan kok seperti itu Nah, ini yang katanya Syekh Abdul kalimat ini sahlatul gharibah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih la ilaha illallah kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at atau wa biha nub'at insyaallah taala minat amin.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 saya lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, hmm. di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi gak pernah tertarik sama tuhan negara itu. Karena dihitung-hitung, entah di tuhan mesti keren kita gitu. Nah ya ini cerita ke saya Abdul Haddad, kata-kata, kamu gak usah khawatir lah mati Islam murtad atau jadi ateis gitu.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 Ya bisa melihat, tapi corong jawa itu kecelok melihat, tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la yudhriqul absorbs, bahwa yudhriqul absorbs. Bagaimanapun Allah itu laisa kami selih, saya ada padananya. Jadi makanya Allah punya sisi azdohir bisa dikenali sekali. Kenapa? Nisbatusne ini wal arbaah ilm alanihayatalah itu nisbatul fari ilal. Sambunya kitab Fathul Bagid. Diajar bahmun dulu, kitab al khusnul Hamidiyah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 Tidak ada ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan Ini sebetulnya sudah absolut lah Robus sama wati wal arti Tuhannya langit dan bumi Tapi itu tidak ngefek, di perdebatan tidak ngefek Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini Robukum warobu abaikumul awalin Senuhani buyutem Wah kaget pengawal Pengawal-pengawalnya langsung doiman Meskipun secara siron, secara rahasia Iya enak, Foran pengiran berarti buyutera di pengirahan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 ikut kudisen, lah, ikut sakit. Sebenarnya orang ini, Ya Rasulullah ini saya jejarkan, ternyata yang enggak tertular jadi tertular, padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu, faman akdal awal kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah, karena melihat ontah yang kedua, ternyata Nabi enggak ketika dipanggil, Ya Rasulullah ini ontah enggak kudikan, tak jejarkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen, berarti penyakit itu,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 Bagaimana hukum mukmin yang menyembunyikan imannya? Bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman? Ya ndak usah kamu jawab kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang kamu kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu waqala rajulun mukminun min ali fir'auna yaqtumu Ini khazanah ya. Jadi saya mohon e, mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami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 Baru saja ya sudah Berarti anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rahmi rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau tiga kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira tiga bulan. Kira-kira. Wa -kira almutolakau tu ya tarobas nabi anfusina salah satu abah guru.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 Kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai, sebetulnya niatnya ya agak-agak baik, tapi ya baik, enggak baik, tapi baik. Ada santri itu Madura, dia sangking percaya sama Kiai itu ya khidmah, bikin teh masakan Kiai, micitin Kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk Kiai. Dan dia enggak pernah ikut ujian, apalagi ujian kelulusan, apa, disertasi, dokter enggak pernah deh, kalau sekolah enggak pernah ikut ujian. Sudah ya, saya rida jadi orang bodoh, sementing ikut jendengan, suatu saat orang ini mati. Yainya itu pusing, waduh mati Ini di dalam alam mimpi itu Kamu boleh gak percaya, om? gak wajib percaya memang Ini kan gak akidah, jadi gak wajib percaya Ditanya sama malaikat, marabuka Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Dimana-mana tanya ya sama orang pinter, Orang bodoh kok kamu tanya kan <tosengkan> malaikatnya Dimana-mana namanya tanya Itu ya sama orang pinter, Masa orang bodoh ditanya, yang bener aja kamu makanya bodoh ini ya senjata, makanya ini kita kalau pintar ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah kan. Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau enggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti enggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pintar, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman. Santai. Juga kena, enggak kena panggilan kan? Karena anda harus bertanggung? Coba. Akhirnya terus malaikat tanya. Lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu. Kiainya yang nalkin itu. Yang di atas itu. Lalu hasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya boleh, cung cung budu kok terus mati. <laughs> budu kok budu kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang budu itu ya pinter tadi. Malaikat itu, kamu itu gimana? Di mana mana tanya itu ya sama orang.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 sepuluh, setelah sepuluh seperempatnya berapa? 2,5 jadi bertahap, rubu'ul usyur sehingga misalnya kita, satu juta kan angkanya nolnya akan 6 kalau kamu porogapit 2,5 kan kuselan gaya porogapit kalau orang Arab gampang, satu juta seperempatnya berapa? seratus seperempatnya? dua lima, berarti dua koma limanya satu juta dua puluh lima ribu orang Arab bilangnya rubu'ul usyur 1/4 dari 1 se Jadi di 1 dulu baru di seperempat. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, "Gus kok bisa gini?" "Wah, aku anak e kiai ngawur." Terus saya nih makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika model ya sebetulnya kayak agak-agak model bodoh-bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang.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 daripada bata gapero gapet, wah uh, serwet. Jadi kita-kita ini yang kelihatan goblok matematika hanyalah ya pintar juga gitu. Meskipun juga ya tetap goblok karena enggak nakuni gitu. Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, fala gitu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab gitu. Kalau bilang 2/3 itu Sulusani, apa? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa sepertriganya? 2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 Saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disampaikan terima kasih Wajah Zagumullah Khairan Ibu Bapak yang kami hormati Ajar selanjutnya adalah sesi tanya jawab uh, Di sini kami akan membuka 3 penanya Baik dari daring maupun luring Namun di sini saya akan Mohon izin Ustaz ada titipan dari dosen UI Namun saya sampaikan di akhir nanti uh, Akan kami buka 2 penanya Dari daring dan 1 dari luring Mungkin dari ibu Bapak ada yang ingin bertanya?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 antara cerdas dan pintar itu mungkin ya pintar itu ya cerdas, cerdas ya pintar. Yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan dan mengetahui itu ya namanya pintar gitu. Cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian, dimana-mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan. Kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu. Jadi ya dalam hal ini ya pintar dan cerdas anak SD tadi yang yang naik tadi. Karena ya tetap ya memang benar-benar ngukur.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 yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu seneng renang, ribet kan sudah dalam perut orangnya renang lagi. Padahal <laughs> gitu. Kadang-kadang ibu kamu sembrono sudah ada janin masih goreng-goreng Kalau kepletian gimana itu? Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? janin. Ya kita hidup ya ada bayi yang gendut bahkan sampai disesar karena saking gendutnya. Wah, oh, itu bayi tawhidnya tinggi itu sudah tahu kalau yang krusial Allah ndablek saja dia sampai gendut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 Istri Pak, Pak Rektor, Rector melarat sekali, melarat betul, melarat jelek kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya kata saya. Istri perempuan, gus suami saya itu miskin, gus berdoa ini kaya gus supaya hidup saya itu enak. Tak guyonin. Nanti kalau suami kami kaya, pertama yang divaluasi rumah gus ganti ya, rumah diganti, mobil diganti, lama-lama yang diganti kamu. <laughs> Karena apa? Rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, yang nggak bagus itu kamu, pasti diganti. Tak jamin kata saya itu. Terus siap bilang, Ya udah enggak usah, usah. <laughs> Jadi untuk karena saya ini ya mikir, saya ini kiai kan jaga imed sampai saya doakan ndak mati kan jatuh. <laughs> ya sudah mendingan itu. Mendingan tak kasih pengertian itu. Kalau suami kamu sudah kaya ini kamu ganti apa rumah kan, terus mobil kan. Lama-lama dievaluasi apa? Oh, kamu pasti ibunya istri kan. Jangan-jangan kan, trennya orang kaya kan gitu kan. Trennya orang kaya kan Ya gitu lah Terus dia, sudah, tidak usah, tidak usah. Jadi nas, itu cer, kecerdasan, kiai gitu itu kecerdasan. Karena kalau doa, ada mesti mustajab juga kan? Doa kiai top gitu, doanya ngobos juga kan, ribet kan? Akhirnya, ya sudah, gitu aja. Tak ya, saya kira difikir. Test. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Penipu atau yang lain karena Allah kan Sangat sempurna dan dia Kebetulan waktu itu dia lagi Nyebutkan ayatnya ke saya yang Wayamkurun Allah Wayamkurullah wayamkurunah Wa makaru Wa makaru wa makarullah Wallahu wairun makiri Nah disitu dan di surat Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu uh, Sebaik-baiknya tipu daya gitu Mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya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 Itu begini ya, jawab ya seperti itu relax saja. Yang jelas, jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nggak kebencian pinter itu sampai tanya itu berarti nggak kebencian pinter. <SILENCIO> itu satu prestasi itu orang enggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balago, makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga, pengajar balago, juga pengajar tasawuf, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan bapak tuan.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 Saya kemarin ditawani di Uni Sula, dikasih dokter honoris kawasan. Ke Kenapa Agus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka. Masa dokter masuk neraka kata saya. <tuh -tuh. <tuh -tuh. Kan ya lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu. Iya Agus, saya udah pernah kepikiran ya? Akhirnya mereka terus mau. Ya udah, gus kita harus takpakan. Kan mahal, dokter kok masuk neraka? <tuh -tuh. Oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari. Karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya.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 sampai pacaran sampai mau kawin nah, pas mau kawin tuh yang lamar adalah Pak D Pak D yang Bogor datang ke Jakarta terus dia ngeliatin ini kok rumah yang dulu saya titipin fonaan saya ternyata tuh adik kandeng karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta sehingga anak Bogor perasaannya pacaran sama anak Jakarta nah di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan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 Allah memaklumatkan di Quran bahawa orang kafir itu sumum bukmun umyun, sumun artinya itu buddha, Apakah? tuli, bukmun artinya bisu, umyun artinya buta. Itu kalau kamu tidak mengerti Allah, maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Tapi kalau kamu mengerti Allah, saya akan tahu ini tasbih yang balik, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji nabi itu enggak boleh bilang anta kesamsi itu kurang keren. Kamu ibarat matahari kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta bedrun. Kamu matahari, kamu rembulan. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu, kan terus keren. kayak Nah Itu balagoh. Nah, di antara balagoh itu ada namanya wal etian bil kalimah lil musya jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wamakaru wamakarallahu. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wamakarallahu dan Allah pun melakukan itu. Berarti apa menipu daya mereka? Ya ndak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini.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 Di balaghah itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak, Ada yuqathiuunallaha wa huwa khati'uhum. Wa yamkuruna wa yamkurullah wa makaru wa makaru itu banyak. Jadi jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balaghah adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Yaitu tadi misalnya kita bilang eh coba kamu jalan dulu.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 Makanya begitu juga sholat. Sholat itu harus menghadap keblat. Yang benar aja kalau pas sujud menghadap apa-apa coba. Menghadap tanah kan? <laughs> Jadi kalau nurutin bahasa ini enggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa. Karena bahasa itu enggak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu harus dibilang gini. Wah saya cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya istrinya tersinggung. Atau Tersinggungnya gini. Berarti suatu saat kalau saya jelek Anda sudah enggak cinta. Oke. Kan? Kebetulan para istri tidak pinter, sehingga dipuji gitu ya semen. Sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya. itu. Berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik. Kalau tidak, ya sudah macam-macam. Dan ya rata-rata macam-macam betul. itu. Artinya bahasa itu tidak usah dimaknani. Makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohitin itu, Bu ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhori dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa apalagi bahasanya Rasulullah s.a.w. bahasa itu susah dalam kejaharian saja kita maknani susah apalagi bahasanya Quran dan hadis contoh paling gampang gitu Wayuki sholat, mendirikan sholat kita berdiri tegak demi bangsa ini memangnya perang harus berdiri kadang harus di Arab kan jadi bahasa itu selalu sering kalau di bahasa Balawah disebut hakikat dan majas ada makna hakikat ada makna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 Makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua. Karena tek hadis itu memang butuh pemahaman Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua tek itu akbala alih nabi wajih. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja, ketemu tokoh NU ya baik-baik saja, karena ini masalah tek. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idhan sorofa min sholatihi akbala alih nabi wajih. Nabi setelah sholat itu menghadap ke musolli, ke makmum kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur tapi di sebagian riwayat Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat karena dulu itu begini Nabi itu kan tokoh sentral ya beliau Akramul Khalki, beliau Sayyidul Ambiya wal Mursalin Sehingga orang itu kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk, masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih sholat. Dan kalau kadung makmum, ternyata Nabi sudah selesai. Itu sholatnya namanya enggak sah, karena apa? mengikuti orang yang hakikatnya sudah tidak sholat terus menjadi itu jadi ilmu maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan kehadirin kalau salatnya selesai itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya yang penting jangan rokokanlah misalnya itu <San> <San> oh. ya pokoknya itu itu aja sarah sara ini cerita cerita pendapat ulama bukan pendapat saya jadi segampang itu ulama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 Tak nak melakukan jopelingaan itu. Ya. Kalau jalan, jangan toleh kanan, toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya, tetap tak melengak. Tapi itu tak diutarakan oleh orang tua kita, karena anak ini pasti faham lah. Kalau mau nyebrang jalan, ya harus. Tapi kalau kita nasihati, kan tetap cum kalau jalan-jalan, jangan ya jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan. Tapi hakikatnya sama. Cuma nak solat, seni anteng. Anteng itu kan tidak gerak. Wah ya gak sah lah kamu gak rukuk enggak sujud Anteng aja Ada ini cerita jadi kalimat itu suatu yang Pemaknanya itu pasti proporsional gitu Kalau kamu sholat dinasehati gimana? Saya nganteng Ya sholat kalau anteng sah enggak kira-kira Gak sah kan berarti gak rukuk gak sujud Kan anteng aja Ya sama saya berkali-kali nyatuhkan Istri kamu kalau sedang baik dengan kamu Sudahlah pak kamu ingin apa saja tak dukung Gilangnya apa saja tapi kamu jawab, saya ingin poligami. Wah, segala. Padahal bilangnya apa saja. Maksudnya, kecuali itu kan gitu. Dan nah, ya makanya ini cerita. Lah, ya. Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wa ma'karum. Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Thur. Gua Thur itu ya gua Arab ya. Kedalamannya ndak banget-banget dalam.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 Tapi andai kan sebaliknya sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus mereka merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolem itu buruk karena itu disebut rekayasa, ya kira-kira seperti itu baik uh, Mohon izin satu lagi Ustaz dari komentar YouTube, uh, dari Bapak Kristiano Sulustianto uh, Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin, bagaimana dengan pertanggung jawabannya? Uh, begini ya, kalau bodoh dengan makna kita-kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nakuni ilmu Quran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 kok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita enggak tahu kan. Lalu pertanyaannya gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya baguslah. Makanya Nabi pernah ngentikan aksaru ahlil janna albulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Misalnya ada rektor, menteri, pejabat enggak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pintar apa bodoh? Teman yang kroni itu. Bilang apa? bodoh kan oh punya kesempatan udah oh, diambil itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu karena bisa ngendalikan apa? Nafsu. Ya, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? <laughs> kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul wong bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh enggak tahu caranya korupsi, enggak tahu caranya selingkuh, enggak tahu caranya enggak benar ya itu ya pinter Itu. Karena nabi itu yang kadang muji itu aksaru ahlil jannah albulhum masur kata situ. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun itu kalau guyon, Mbah Mun kalau guyon ya lebih guyon dibanding njenengan. Kata Mbah gini. Aku iku sakakeh sakur wargane wong-wong bodoh sakakeh. kenaan malaikat. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong desa-desa itu Tahunya makan enak kan jada Terus uduk gitu, terus bayangkan cantik itu ya orang, ya kayak gitulah orang desor untuk melek sidik ya cantik. Terus banggir sidik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya yaitu itu saja. Karena dia kan gak pernah makan pizza, terus gak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki, jadi saya rasa ya itu. Jadi kata Pak Mun, mulanya wong sing pengalaman, jadi kok surganya mewah. <laughs> Itu kan bayangkan kamar mandi mungkin ya kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus ya. Ya saya gak tahu apa betul begitu apa enggak ini guyon itu. Nah buddho seperti itu. Jadi kalimat buddho itu ada buddho beneran itu memang benar-benar buddho. Tapi di beberapa ilmu tasawuf buddho itu kadang dipuji. Yaitu tadi aktaru ahlil jannah al-buddho. Kebanyakan penduduk surga itu orang buddho kayak kita kalau kita rektor atau Menteri Keuangan atau pejabat, kok tidak korupsi itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? bodoh kan ada kesempatan kok tidak di, dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor, jadi saya merasakan jadi Kiai. Saya itu tidak suka mimpin. Karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri, semua kok tanya Kiai, semua tanya. Ya kadang orang sanggung percaya Kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya Kiai. Ya, padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia dokter dari Al-Azhar. Ya kamu itu ngalim kok. Nama saja tanya Kiai. Apa ya, emang kamu gak bisa? Wah biar barokah Gus. kalau nama dari Jenengan Ribet kan? Ini ini kan ribet. Akhirnya saya gak mau. Barokahnya gak mau itu mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata bapak itu bapak saya itu kalau ono imam masjid wis tuwek ngimami terus uga istiqomah ha jenenge mau digenti. Jeneng. <laughs> Jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tuwek sudah batuk masih ngimami saja. Di satu sisi itu pinter ya, di mana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab. Tapi kalau nanti temanya regenerasi. Ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada imam tua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 tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinya tahu mana? Ya Kalau lelaki ya Solo itu bisa dipolak balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang, agama yang urusan sosial itu sudah ada patemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Gak boleh orang soleh berteman orang fasik. Takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tambah berteman. Enggak orang baik berteman orang buruk. Enggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh enggak orang baik membina orang buruk? Boleh, bisa bina kalau berteman. Boleh enggak berteman sama orang buruk? Jadi makanya aja di sini ini kalau sudah sosial itu ada muktaddal hal kalau dalam pesantren itu. Konteksnya apa? Apa? Konteksnya apa makanya sekarang ada Covid itu juga gitu. Wainnya enak copet itu Polisi tak boleh nangkap jaga jarak pak. <laughs> Jadi kalau nyopet ya sekarang kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap saya positif. Jadi kan ribet kalau itu. Jadi, lu itu betul benar nyata. Saya kan punya santri polisi banyak pak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim dia kasat. Itu cerita. Kemarin tu ada gus maling sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif. juga ada yang berani nangkep. Jadi polisi hanya ngepung, Pak. <gulau> Bingung. Gitu. Polisi takut, apa sih itu orangnya? Dikepung, pokoknya kalau lari, tim, Pak. Sambil nunggu tim APD yang lengkap, baru ditangkap. <gulau> <gulau> <gulau> ya, saya kira demikian. Disampaikan terima kasih. Hw. Zagmullah Khairan. Acara selanjutnya penutup dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama melafalkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Lanjutkan dengan doa kefir umat list, subhanakallahu bihamdika, asyhadu allahillah.